Pagi Pak Hari Pagi. Komentar Anda Yang menjadi pertanyaan kan Kenapa produksi di luar lebih murah dari sini Itu kan yang, yang, yang sampai saat ini Tidak bisa pemerintah ini meng, mengurangi high cost high c o s Tidak t u berdaya gitu Jadi bukan masalah d i l e w a s k a n apa dilarang Kalau dilarang saya yakin banyak seluruh p a n Terus itu pasti masuk dan semua dengan u a t k a Jadi, g enggak, enggak ada peraturan Bapak di sini selama pemerintahnya kayak gini, b l a n j a jadinya. Yuk, makasih. Baik, terima kasih. Bapak, t a u Tirta selamat pagi? Selamat pagi, Bu. Silakan, Pak. Nah, saya memberikan opini. Kita. Monitor radionya boleh dikecilkan dulu, Bapak. y a terima kasih.、Kita. Iya, terima kasih. Uh, kita harus tahu dulu barang apa yang harus dibatasi impornya barang jadinya Kalau di luar negeri memang itu barang yang impor itu memang dibutuhkan Seperti medical, medical i m p o r ya yang gak bisa diproduk s i di Indonesia Kenapa harus di, dibatasi? Apakah perangkat dari dalam negeri ini memang sudah、uh, bisa mensupport kebutuhan dalam negeri? t e p a t u t harus dipertanyakan dulu Tetapi jika barang-barang yang sudah ibaratnya layak di Indonesia diproduksi Tetapi datang dari luar n e g e r i dengan harga damping Saya rasa、uh, keputusan itu cukup tepat Saya rasa itu aja Bu, terima kasih Terima kasih Pak Tauterka Pak Adi, selamat pagi Selamat pagi s i l a k a n Bapak Ya menurut saya memang、uh, Pertama、eh, tadi Bapak tadi betul ya Yang bikin mahal disini produksi adalah、eh, Pertama r e n r a struktur ya Struktur u n t u k antar daerah saja itu mahal sekali u u n t Kemudian k yang kedua adalah <tuh>、eh, Tidak disupportnya、eh, Yang diimpor itu tidak disupport mesin-mesin p e m b u a t y a Jadi pemerintah juga harus menurunkan pajak Untuk mesin-mesin untuk membuat disini gitu Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah Pendidikan di sini tidak difokuskan di,、eh, untuk meneliti, tapi untuk menjadi karyawan ya. Jadi susah untuk dikembangkan produk-produk produk buatan dalam negeri ya. Ya itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Pak Sakti, komentar Anda Pak, setuju dilarang atau dibebaskan? Oke,、uh, kalau saya setuju dibebaskan. Karena dengan dibebaskan、uh, produsen yang ada di dalam negeri Jadi mereka berusaha untuk bisa、uh, menurunkan pot Sehingga bisa bersaing dengan uh, uh, apa, uh, produsen luar negeri、gitu. Saya pikir sehingga kompetitifnya lebih, lebih adil gitu Sehingga kita bisa、uh, uh, kinerjanya bisa lebih baik lagi Melakukan efensi di, di segala bidang Mungkin seperti itu Baik Pak s a k t i terima kasih Mas Yang Peli どうもありがとうござ、enfin、いました。 Nah kemudian Larangan ini juga harus dibarengi Dengan kejujuran Daripada aparat-aparat Di lapangan Karena selalu setiap ada pelarangan Setiap ada yang disulitkan Di setelah ada kesempatan Jangan istilahnya kita Pintu depan kita kita tutup Garang masuk tutup Tapi buka pintu samping, buka pintu belakang Yang kaya o'num Negara sama miskin, maksudnya pendapatan negara Malah benar-benar berkurang いいですよ。 Selamat siang, Mbak. Selamat jadi intinya kalau usaha itu Barang-barang import yang masuk ke Indonesia kan lebih murah Nah, dimana-mana konsumen itu pasti beli barang yang murah Kalau sejenis Contoh baju lah Baju import dari China lebih murah Dari produk lokal, daripada Bandung Nah, yang jadi masalah sekarang adalah Industri-industri lokal Itu selalu di Uber-Uber sama orang pajak Supaya bayar pajak lebih gede Nah, kalau bayar pajak lebih gede Otomatis barang lokal kita Harganya kalah bersaing Nah, makanya pemerintah itu harus adil Kalau i m p o r Dikasih 0% tarif masuknya Kenapa barang lokal d i k e n a i pajak bisa sampai 30% Ini kan gak fair Buat pengusaha Jadi artinya bahwa kalau pemerintah memang sungguh-sungguh Mau mem memiliki、uh, Keinginan supaya pengusaha kita maju berhasil. Tolonglah, pajak itu jangan d i b e r u b a r Jangan diberikan tarif sampai 30 persen, sedangkan barang Cina pun masuk ke Indonesia 0 persen. Terima kasih. Terima kasih, Pak Robert. Pak Hendra, selamat siang. y a Pak Hendra, silakan ya, komentar. komentar ya. Ya, saya pikir mungkin ada bagusnya dibebaskan aja, Bu. Jadi biar ada k o m p e i s i di mana kalau、uh, misalnya... Ya, atau dilarang itu kan Berarti kan sama aja Menganak k e m a s a n belum tentu juga Selain d u s t lokal Bisa bersaing gitu Bu Bisa dewasa Kalau d i b e b a s k a n kan Mereka bisa melihat Oh ini barang saya Sejenis impor lebih murah Kenapa saya lebih Jadi mereka bisa m e n g a t a k a n Satu perbandingan gitu、Bu. Saya rasa gitu Bu Terima kasih Bu Selamat siang Pak Leo s a Bu Dona Ya 私たちは日本に行くことができます。そして、私それは今、インドです。私たちは今、私たちのプロハティカルです。 s ラームのキ m ララヤとディダー、アパ banyak barang dari China, dari luar yang bebas masuk di negeri ini termasuk makanan-makanan makanan ringan, minuman ringan seperti dari Malaysia, luar biasa nah, sekarang masalahnya apakah produk dan k i d a y a n y a kompetitif kalau tidak kompetitif, kenapa a n gitu, nah kalau saran saya bebaskan aja masuk, lama-lama kan pemerintah mikir nah, cuman kalau seperti ini terus industri kita tidak maju analoginya Pak Dona パイオス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 どうも、今日は、私たち e 会話を聞いてくだ